الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمدين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 baru gubernur mengeluarkan surat keputusan diskotik-diskotik, tempat-tempat hiburan tidak usah mengadakan acara tahun baru ternyata aman, tentram, nyaman, nikmat betul? jadi saya yakin betul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 dan, ole karnaitu Dengan nuansa Ramadan, seperti ini, Mari kita merenung. Saudara hadirin de saya hormati. Saya kembali. Sekarang ini zaman sulit. Betul? Harga-harga naik. Dan Allah crisis. We hebben het over de uitbuiting van Bishai'im minal khawfi wal ju' Wa minal amwali wal anfusi was thamarad Kami akan uji, kami akan coba kamu semua Dengan apa? Pertama, minal khawf Diuji dengan rasa takut Sekarang ini suasana seakan serba tidak menentu Betul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 Paus makan tongkol Tongkol makan bandeng Bandeng makan seler Seler makan teri Yang bingung teri saya makan apa? Yang besar makan yang kecil Yang kecil tambah merana Betul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 apa berpendirian tetap tidak mudah tergoncang oleh isue isue lo oh, ini zaman sekarang mudah muncul isue isue ya Pak ya Pak ya Pak kita wong cilik ini nasibnya seperti rumput kering gampang digoyang gampang dibakar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 Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah Istiqamah um. Orang yang punya mental seperti itu Fala khawfun alaihim enggak pernah rasa takut yang tidak beralasan Betul? Jadi biar zaman sulit enggak usah takut Ya Bu? ini nanti kalau dolar naik terus-terusan pietoh aku ini Rabbun Allah betul-betul Betul? ini nanti kalau harga-harga naik terus ini apa bisa mudik lebaran Rabbun Allah jelas-jelas ini bulan Ramadan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 Ini kita mau menghadapi kemarau selama 7 tahun. Kemarau panjang. Penuhi gudangmu bahan-bahan makanan sebagai persiapan rakyat kita untuk 7 tahun ke depan. Maka Kapulung kerja keras. Seluruh gudang, -gudang diisi dengan bahan makanan dan zaman itu tidak banyak tikus?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 Saya kaya takut jatuh miskin. Apa kalau takut miskin lalu tidak miskin? Saya takut mati. Apa kalau takut mati lalu tidak mati? Betul. Tahu dulu saya bilang ini semua calon jenazah. Betul. <tik> <tik> Betul. Cuma kapannya yang kita tidak tahu. Kapannya yang kita tidak tahu. Die datang menjemput siapa saja Tanpa pemberitahuan sebelumnya Entah sudara-sudara duluan Saya belakangan Kita gak tahu Betul Mungkin juga saya Belakangan sudara duluan Kita gak tahu Betul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 Betul. Betul Hadirin yang saya hormati Ada Allah dalam hidup kita Rabbul Allah Kenapa mesti takut? Kenapa mesti resah? Kenapa mesti gelisah? La khawfun alaihim Dan mereka tidak akan bersedih hati Betul Kenapa harus bersusah? Kenapa harus bersedih? Susah ya susah Tapi tidak menyusahkan diri Betul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 Musola Bullhouse meledak, niet in staat om de babak penyisihan. Seluruh de 11 bertanding die naar yang halen. yang 11 teams die niet goed Tangal Sapulu in de halen. Ramadan Masa teams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 wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin wa la taja'alna minal il mardudin ya Allah dengan sepenuh perasaan dan pengharapan dengan segala kerendahan dan kelemahan kami bermohon kepadamu begini banyak karunia yang kau limpahkan kepada kami ya Allah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 وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أَخْضَرُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِهِ kalimatu haqqin 'alayha nahya wa 'alayha namut 'alayha nubathu in sha Allahumma min al aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin da'awhum biha Allahumma wa tahiyyatuhum fiha as-salam akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin usikum wa nafsi bi taqwallah wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh you